Mitra bisnis, kalau anda melihat anak bayi yang baru bergerak, baru masih kecil sekali ya, baru masih kecil, baru bisa bergoyang dan lain-lain, lalu anda taruh empat atau lima balok kayu di sebelahnya, lalu dia bisa menyinggol balok itu dan semua jatuh berantakan. あなたは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち e 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私 i ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私 Lalu biarkan dia memainkan lampu itu. Dia nyalakan lampu n y a n y a l a Dia cepek laki mati. Nyalakan laki-nyala. Nyalakan laki mati. Di switch mati ya. Wah anak kecil itu akan senang sekali. d i a bermainan lampu switch. On off, on off, on off ya. Dan Anda menjadi ketawa. Dan Anda tidak merasa aneh. Karena semua anak kecil seperti itu. Tapi pelajaran apa yang Anda dapat terima adalah. Menurut para psikologis. Bahwa seseorang itu sejak kecil. Sudah menginginkan kemampuan untuk mengontrol. シールでリソートに行くと、リソートに行くと、リソート a 行くと、リソート a 行くと、リソートに行くと、リソートに n くと、リソートに行くと、リソートに行くと、リソートに行くと、リソートに行くと、リソ a t に行くと、リソートに行くと、リソート n 行くと、リソート a 行くと、リソートに行くと、リソートに行くと、リソートに行 lagi lampunya hidup. Dia merasa mempunyai sebuah kontrol atau mampu membuat sesuatu itu terjadi di bawah kontrol dia. Dan ternyata sampai kita menjadi dewasa pun seperti itu dilakukan sebuah riset tentang orang-orang di rumah sakit.、Ya. Dan pasien-pasien ini yang satu grup ditanyakan bahwa kamu boleh mengundang keluarga mu datang kapan saja, selasa, r e b u j u m aja, t m berapapun. Sedangkan yang grup satunya tidak, pokoknya harus setiap hari hanya jam 5. Ternyata grup pertama yang boleh menentukan jam b e s u k n y a sendiri-sendiri, walaupun dikunjungi dalam waktu yang sama, dari sama-sama setengah jam dikunjunginya, ternyata merasa lebih bahagia. Daripada mereka yang tidak bisa mempengaruhi waktu kunjungan dari para teman-teman atau f a m i r i n y a Ternyata sejak kecil sampai dewasa, manusia itu menginginkan dirinya mampu memberikan kontrol terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Dan hal ini kalau kita translate dalam kehidupan bisnis adalah silahkan memberikan pelanggan Anda kontrol untuk memilih apa yang dia inginkan dari produk-produk yang ada. Karena di situ Anda memberikan sebuah sense of power. プリマカシンミトラフィスネスサイトランティスントーショビジネンティスントーショットのビジネスステム、ウィズトランティスントーショッンティスントーショウーショットトーショーシーンティスントーショットのビジネステム、ウィズトランティスントーショット あと、アあダッタバッがクエストリー、フィ s c e s s l a l u n t アンダッタバットがクエストリー、フィサイ